sdarlu berita pagi di hari ini Kamis 29 Agustus 2019 dibacakan Aryan Syah. Dalam ajang O2 SN Aceh baru kumpul 2 mendali. Labuhan sama masih darurat. Usaha garam di PD jalan di tempat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang pad rangkum timyu serroom Seram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 Sudarlun Kontingen Aceh hingga Rabu 28 Agustus baru mengumpulkan dua mendali dalam Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMA-SMK yang berlangsung di Banda Aceh 25 hingga 31 Agustus 2019. Dua mendali itu disumbang Yanda Hardiansyah dalam cabang olahraga renang. Yanda Hardiansyah, siswa SMK6 Langsa, Aceh, perenang yang menyebut dua mendali perak sekaligus dalam cabang olahraga renang di dua gaya yang diperlombakan. Yanda meraih perak di dua gaya, gaya renang 50 meter punggung dan gaya 100 meter punggung. Penyerahan kedua mendali dilaksanakan usai perlombaan kemarin di kolam renang Raider 112, kawasan Rindam, Matai, Aceh Besar. Dalam dua gaya cabang olahraga renang, Yanda berhadapan dengan perenang dari SMK DKI Jakarta. Di gaya 50 meter punggung, Yanda Hardiansyah mencatat waktu tercepatnya 37 detik. Sedangkan di gaya 100 meter punggung, 1 menit 27 detik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin SPD-MPD, membenarkan bahwa hingga saat ini kontingan Aceh baru berhasil meraih dua mendali. Ia berharap peserta Aceh akan menyumbang mendali di cabang-cabang olahraga lainnya. Jarlun pelabuhan penyeberangan melabuh di Sama Tiga Aceh Barat ternyata hingga kini masih darurat. Pasalnya sejumlah fasilitas yang dibutuhkan belum tersedia sehingga keberadaan pelabuhan yang difungsikan sejak Agustus 2016 silam sering terganggu disebabkan kapal yang gagal sandar. Kadis Perhubungan Aceh Barat Tafrin Esos yang dikonfirmasi mengakui bahwa pelabuhan penyeberangan melabuh Sinabang masih sangat kurang fasilitas sehingga butuh dilengkapi agar pelayaran lancar. Menurutnya fasilitas yang dibutuhkan seperti penahan ombak atau breakwater, timbangan bangunan tempat berjalan penumpang sehingga tidak terkena hujan atau panas serta rambu-rambu di laut. Kadis Perhubungan Aceh Barat mengakui bahwa dua pekan lalu tim unsiah Banda Aceh dan dinas perhubungan Aceh sudah turun ke pelabuhan penyeberangan melabuh di Sama Tiga. Tim ini menilai layak atau tidak bila dibangun breakwater. Terhadap anggaran yang dibutuhkan untuk breakwater senilai 500 miliar rupiah. Difungsikan pelabuhan sama tiga jelas Tafrin merupakan harapan penduduk Simelu di Aceh Barat dan kabupaten kota lain di Aceh. Pasalnya sebelum tsunami silam di Melabuh di kawasan Sua Indrapuri memiliki sebuah pelabuhan penyeberangan Melabuh-Sinabang namun hancur setelah tsunami Darun, usaha garam yang dikelola petani secara tradisional di Gampung Belang Pase Kota Siglipidi masih jalan di tempat. pasalnya harga garam yang fluktuatif menyebabkan petani semakin terjepit. Harga garam yang dijual sebelum hari raya Idul Adha Rp7.000 per kilogram. Namun Pasca hari raya kurban harga garam turun menjadi Rp 4000 hingga Rp 5000 per kilogram. Ibrahim, 60 tahun, seorang petani garam asal Gampung Cebrik, Kecamatan Simpang 3 mengatakan, harga garam dengan harga kayu yang digunakan petani untuk bahan baku sangat jauh berbeda. Harga garam berubah-rubah yang cenderung turun setiap waktu. Ia mengungkapkan saat ini yang menjadi beban petani adalah harga kayu yang naik, sementara kayu sebagai bahan bakar untuk memasak air menjadi garam didatangkan dari Gampung Bihu, Kecamatan Muara 3 Lawung. Ia berharap Pemkap mencari solusi terhadap naiknya harga kayu yang kini menceki leher petani garam. Sementara itu, anggota DPRK Pidi, Teku Zulkarnaini, menyebut persoalan bahan baku kayu yang harganya tinggi sudah lama dikeluhkan petani garam di Gampung Blangpase. Untuk itu, ia berharap Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pidi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pidi tidak berdiam diri. Kedua dinas tersebut harus melakukan kontribusi positif untuk memajukan petani garam di DPD. Sudarlun waduk payak kadung Biren kini kembali dikeruk, sehingga makin diminati masyarakat sebagai lokasi memancing. Selain itu, kawasan waduk yang luasnya mencapai 5 hektar juga menjadi kawasan wisata alam bagi warga Biren dan sekitarnya. Hampir setiap hari kawasan waduk ini dikunjungi warga Selain untuk memancing, juga digunakan sebagai trek untuk berolahraga sepeda. Sementara itu, di sebelah timur waduk terdapat lapangan sepak bola dan trek atletik. Lapangan tersebut setiap hari juga ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga. Hidayat warga pesangan Biren saat ditemui di waduk Payakarung mengatakan dirinya mengaku sangat nyaman saat berolahraga dan memancing ikan di waduk tersebut. Pemandangan indah di waduk menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal untuk berkunjung ke Waduk Payakareng. Anda sedang mendengarkan berita utama SRN TV. Sudahlun warga kurang mampu penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH di Kabupaten Aceh Barat Daya tahap 1-2019 berjumlah 8.852 orang. Berkurang 660 orang sehingga tersisa 8.192 orang. Terjadinya pengurangan jumlah penerima bantuan setelah Kementerian Sosial RI mencoret 660 warga dari daftar penerima bantuan. Alasannya keluarga bersangkutan sudah mandiri, mampu, dan habis komponen kepesertaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Abdiah Ikhwan Syah TASH mengakui jika Kemensos RI telah mencoret 660 warga setempat dari daftar penerima bantuan PKH. Jumlah penerima bantuan PKH yang tersisa saat ini 8.192 orang tersebar dalam sembilan kecamatan mulai dari Babarut hingga Lebah Sabil. Di antara 660 warga yang namanya telah dicoret terdiri atas 127 orang graduasi mandiri, dalam artian penerima PKH bersangkutan telah memiliki usaha sendiri, kemudian dengan kesadaran mereka mengundurkan diri dari penerima bantuan. Kemudian 394 orang graduasi mampu, di mana dari penilaian tim pendamping bahwa mereka dinilai telah mampu sehingga tidak lagi menerima bantuan. Selanjutnya, 139 orang dicoret karena habis komponen kepesertaan. Lebih lanjut, Ikhwan Syah T.A. menjelaskan 8.192 warga abdiah yang terdaftar sebagai penerima PKH tahap 1 2019. Mereka menerima bantuan pangan non-tunai atau BNPT dengan nilai Rp110.000 per bulan. Garlun tim bagian kesatuan pengelolaan hutan Singkil Aceh Singkil menangkap dua orang pelaku pembalak liar di hutan lindung anak laut. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa kayu olahan. Kepala BPKH Singkil Saipul Amri mengatakan anggotanya menangkap pembalak liar di HL anak laut. Menurut Saipul, penangkapan ini atas laporan warga. Warga yang kepergok melakukan pembalakan liar merupakan penduduk gosong telaga selatan. Masing-masing berinisial SU 56 tahun dan YU 51 tahun. Pelaku tidak diproses hukum dan sejauh ini, sebut Saipul, pelaku hanya diminta membuat pernyataan di atas materi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan barang bukti kayu dimusnahkan di lokasi. Garlun Ketua DPRK Aceh Besar sementara dari Partai PAN Iskandar Ali meminta kepada seluruh aparatur sipil negara cacaran Temkap Aceh Besar agar disiplin dan bekerja secara prima atau maksimal. Ia mengungkapkan ketidakdisiplinan ASN di Aceh Besar harus menjadi catatan khusus karena menyangkut dengan masalah pelayanan yang ada di SKPD-SKPD. Karenanya jika ASN tidak disiplin bekerja akan berimbas terhadap pelayanan publik yang terabaikan. Menurut Iskandar Ali, Pemda harus mengambil tindakan terhadap ASN yang tidak disiplin dalam bekerja, apalagi di Aceh Besar. ASN bekerja mulai Senin hingga Jumat, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Seharusnya ASN pada waktu yang telah ditentukan telah berada di kantor dan siap untuk melayani masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan, karena ASN adalah pelayan bagi rakyat. Menurutnya Bupati harus mengevaluasi kinerja ASN dan dituntut agar dapat bekerja maksimal serta serius karena kerja dasarnya ASN adalah sebagai pelayan publik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permait sekian berita pagi edisi Kamis 29 Agustus 2019. Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.